Kita awali berita pagi ini sederalun dari Banda Aceh yang dilaporkan Indra Wijaya. Sederalun, seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kampung Kaju, Baitusalam, Salam, Aceh Besar, Selasa kemarin. Korban bernama Evi Marina Amaliawati, 53 tahun, asal Kota Sabang, diduga dibunuh oleh seseorang menggunakan sebuah batu di bagian kepalanya. Kasareskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Haditya Pratama mengatakan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya, Cud Nurmalia, 25 tahun, pada pukul 5 pagi. Berdasarkan keterangan dari anak korban, saat subuh ada seseorang yang masuk ke rumah yang diduga hendak melakukan pencurian. Karena takut, Cud Nur Marlina sempat menghubungi temannya Reza, 28 tahun, warga bandar Aceh, untuk dapat datang ke rumahnya. Sesampai di TKP, Reza shock melihat korban sudah tergeletak di lantai di kamar dalam kondisi berdarah dan anak korban pun menangis histeris. Lalu Reza langsung meminta bantuan kepada tetangga di sekitar rumah korban. Kemudian perangkat desa dan warga pun berdatangan ke rumah korban. Kejadian itu dilaporkan ke Polsek Baitu Salam dan meneruskan ke Polresta. Lalu tim opsional Sarreskrim Polresta Banda Aceh yang dipimpin langsung oleh Kasarreskrim menuju ke lokasi kejadian. Polisi saat ini masih memburu pelaku yang belum sempat mengambil barang berharga milik korban. Setelah dari Banda Aceh kita beralih ke PIDI. Bersama laporan Muhammad Nazar. Syederalun, korban bencana banjir dan longsor di Kampung Pulau Senong dan Ranto Panjang, Kecamatan Tangse Pidi, mulai menerima bantuan masa panik dari pihak dinas sosial setempat. Kepala Dinsos Pidi Muslim mengatakan, bantuan masa panik telah diserahkan langsung kepada korban yang terimbas banjir dan longsor yang terjadi beberapa hari lalu. Bantuan masa panik disalurkan kepada korban di dua Kampung di Kecamatan Tangse. Muslim mengatakan, bantuan yang disalurkan meliputi beras, minyak goreng, air mineral, mie instan. Selain itu, baju koko, sajadah, kain sarung, mukena, dan sarana sandang lainnya. Bantuan ini disalurkan kepada 26 kepala keluarga di Kampung Pulau Senong dan 5 kakak di Kampung Rantopanyang yang terimbas banjir dan longsor. Diberitakan sebelumnya, Syederalun sejumlah rumah diterjang longsor di Kampung Rantopanyang, kecamatan Tangsepidi. Peristiwa ini tidak menelan korban jiwa. Setelah dari PD, kali ini ada berita dari Aceh Singkil yang dilaporkan Dede Rosadi. Sederalun seekor bayi dugong nyasar ke destinasi wisata Pulau Panjang, kecamatan Pulau Banya, Aceh Singkil. Anak dugong berukuran 130 cm itu sempat menjadi tontonan wisatawan yang memadati objek wisata Pulau Panjang. Untuk menjaga bayi dugong tetap sehat, dokter hewan dan tim BKSDA memberi makan. Selanjutnya tim gabungan memasang pelindung di sekitar bayi dugong lantaran dugong bertahan di dekat bekas tiang pancang yang ada di laut. Perlakuan itu dilakukan sambil menunggu induk dugong menjemput. Camat Pulau Banyak Muklis mengatakan, tim gabungan juga telah menyiapkan beberapa langkah untuk menyelamatkan bayi dugong yang nyasar itu. Di antaranya, tim akan mencari kawanan dugong untuk disatukan dengan bayi dugong yang nyasar ke Pulau Panjang. Berdasarkan informasi, bayi dugong nyasar sejak pekan kemarin. Diketahui, wilayah Kepulauan Banyak selama ini dikenal sebagai habitat dugong. Kawanan dugong kerap menjadi atraksi wisatawan ketika dugong berkeliling menikmati gugusan Kepulauan Banyak. Setelah dari Aceh Singkil, kita kembali ke PIDI bersama laporan Muhammad Nazar. Sederalun pembangunan Masjid Agung al Falasi Sigli PIDI pada tahun ini dipastikan bakal kembali terhenti. Hal itu terjadi lantaran tidak ada anggaran dari sumber dana alokasi khusus Aceh atau DOKA 2024. Masjid yang terletak di Kampung Blok Sawah, kecamatan kota Sigli itu, mulai dibangun sejak 2015 pada masa Sarjani Abdullah menjabat sebagai Bupati PIDI. Namun sayangnya, masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat PIDI dan telah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah itu belum juga rampung. Kepala Dinas Perkim PIDI Tantawi mengatakan pada 2023 pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli juga terhenti. Hal itu terjadi karena anggaran untuk pembangunan lanjutan masjid itu dialihkan untuk pembangunan menasa gampung blok sawah sekitar 1,8 miliar rupiah. Tantawi menyebut progres Masjid Agung Al-Falah yang sudah dikerjakan hingga 2022, yaitu 4 unit kubah, pengecoran Elvasi pada lantai 3, tempat wuduk pria dan wanita. Tantawi berharap ada alokasi dana untuk lanjutan pembangunan masjid kebanggaan masyarakat PIDI tersebut. Setelah dari PIDI, kita beralih ke Aceh Barat yang dilaporkan Saadul Bahri. Sedalaun, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Barat melakukan penuntasan penanganan sementara terhadap jalan yang putus akibat diterjang banjir beberapa waktu lalu di Kampung Semantok, Kecamatan Pantai Ciremen. Penanganan sementara dilakukan dengan cara penimbunan dan pengerasan jalan. Kadis PUPR Aceh Barat, Kurdi, mengatakan tahapan awal sebelum dilakukannya rehab jalan, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan normalisasi sungai di hulu bendungan Lok Guci dan pembangunan tanggul tanah. Penanganan sementara ini dilakukan agar akses jalan masyarakat di desa tersebut dapat kembali lancar sehingga mobilitas hasil pertanian dan juga perekonomian masyarakat di daerah itu kembali normal. Kordi mengaku untuk penanganan secara permanen rencananya akan dilakukan pada tahun 2024 ini. Sebagai informasi, jalan sepanjang 50 meter di desa Semantok putus akibat diterjang banjir tahun 2023 lalu. Kemudian PUPR melakukan penanganan sementara dengan menimbun dan juga mengalihkan jalan melalui lorong Blangpidi yang berada di desa setempat. Setelah sepekan dilakukan perbaikan, kemudian banjir kembali terjadi hingga jalan yang sebelumnya baru diperbaiki kembali rusak. Setelah dari Aceh Barat, kali ini ada berita dari Losmawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Sederalun sebanyak 12 penjahit sepatu di kota Losmawe diberi bantuan kontainer atau kede untuk menjahit sepatu yang bersumber dari dana CSR rumah sakit ibu dan anak Abi di kota setempat. Pj Wali Kota Losmawe Ahnan mengatakan, Pemkot Losmawe sangat mengapresiasi penyerahan bantuan dari Dana Tanggung Jawab Sosial RSI AABI berupa 12 unit kontainer untuk para pelaku usaha menjahit sepatu di Losmawe. Dengan adanya kontainer tersebut, maka akan menciptakan ketertiban dan kenyamanan kota serta keamanan bagi penjahit sepatu. Apalagi selama ini mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk menyimpan sepatu pelanggan. Selain itu, Pemkot juga berharap agar kolaborasi antara sektor kesehatan dan industri dalam konteks CSR akan menjadi contoh inspiratif bagi perusahaan dan instansi lain di kota itu untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan komunitas lokal. Sementara itu, Direktur RSIA Abi, Dr. Andri Raihan, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk melakukan bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya penjahit sepatu. Dengan adanya dukungan ini, para penjahit sepatu tersebut diharapkan dapat terus berkembang, menciptakan lapangan kerja dan mengukir prestasi dalam industri sepatu lokal. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. saudara kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar Jokowi janji tambah anggaran subsidi pupuk 14 triliun rupiah untuk semester 2 tahun 2024. Saudara Lund Presiden Jokowi Dodo menyatakan bakal menambah anggaran subsidi pupuk senilai 14 triliun rupiah tahun ini. Arahan penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk diajukan kepada DPR RI. Hal itu diungkapkan Jokowi di hadapan para petani saat pembinaan petani se-Jawa tengah di Gor Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada selasa sore. Jokowi mengatakan anggaran senilai 14 triliun rupiah tersebut digunakan untuk pupuk bersubsidi di semester 2 tahun 2024 lantaran masih dalam proses pengajuan kepada DPR RI. Namun Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan berusaha merealisasikan tambahan anggaran untuk subsidi pupuk secepatnya. Kendati masih dalam pengajuan, Kepala Negara memastikan bahwa stok pupuk subsidi di semester 1 2024 sudah aman. Jokowi mengaku sudah bertanya langsung kepada Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Dari 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton diantaranya adalah pupuk bersubsidi. Saudara Loon, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Korban tewas gempa Jepang bertambah jadi 48 orang. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Sederalon Otoritas Jepang kembali melaporkan bertambahnya jumlah korban tewas akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang area prefektur Ishikawa awal tahun ini. Jumlah korban tewas mencapai 48 orang. Gempa kuat yang mengguncang area prefektur Ishikawa di pulau utama Honshu itu sempat memicu tsunami setinggi 1,2 meter yang menyapu area pelabuhan Wajima, kota pesisir di Ishikawa yang menjadi salah satu area terdampak gempa paling parah. Skala kerusakan mulai terlihat banyak bangunan rusak, rumah rata dengan tanah, jalanan retak, kapal nelayan tenggelam, atau terdampar di pantai. Gempa kuat itu juga memicu kebakaran hebat di Wajima yang dilaporkan menganguskan sekitar 200 bangunan. Laporan televisi terkemuka Jepang NHK seperti dikutip CBS News menyebut 48 korban tewas itu terkonsentrasi di kota Wajima dan kota Suzu yang letaknya berdekatan. NHK juga melaporkan bahwa sekitar 14 orang lainnya mengalami luka parah. Sedangkan jurubicara pemerintah Jepang Yoshimasa Mayashi menyebut 17 orang mengalami luka serius. Dari newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Rabu 3 Januari 2024. Informasi pagi ini juga dapat Anda ikuti kembali melalui situs www.serambiefm.com follow juga Instagram @serambifm. Sedaralon wassalam.